Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Radio Kus Inspirasi Spirit Hati Cirebon kesempatan pada kesempatan pagi pada pagi hari ini Ozi akan menemani sahabatku semua di sebuah program tentang benang merah. Sebuah program yang disajikan buat sahabat-sahabatku semuanya tentunya akan membahas tuntas tentang suatu permasalahan-permasalahan yang sedang marak ataupun sedang bertradisi di masyarakat yang mana semua itu akan dibahas dengan tuntas. Bagi sahabatku bisa bergabung dengan kami baik via SMS ataupun via telepon via SMS di 0813-21461079 ataupun bisa lewat via telepon 02312522549. Pada edisi hari ini pada Selasa tema yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah membahas dengan tema menyambut Tahun Baru Masehi dan juga akan kita bahas juga tentang Valentine sahabat ya baik sahabat yang mau bergabung dengan kami kita tunggu sahabatnya dan partisipasinya baik sebelumnya kita akan sapa dulu. Narasumber kita yang sudah datang akan menemani sahabat semuanya. Kita sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu ya. Gimana, Bu ya kabarnya? Alhamdulillah, gimana? Amin amin ya, Amin. Tema yang akan kita angkat pada pagi ini adalah menyambut tahun baru, Bu ya, ya. Kemarin kita sudah menyambut tahun baru Hijriah ya, sahabatku semuanya. Di sekarang makanya kita sudah akan membahas dengan, tentang tentang tah menyambut tahun baru masih bagaimana hukum merayakannya. Dan Isha dan Buya pada pagi pada, kali hari, pagi pada pagi hari ini akan menemani sahabatku semua dan akan menjelaskan tentang tuntas tentang tahun baru dan Valentine. Baik Buya, silahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بنور الإنساف فيسمع الحق ويتبعه. Alhamdulillah Alhamdulillah Nawwara kulub Al-Mukhalisina Bittawbati Ilaihi Ida asa'u Akhtau Wasulatu wassalamu Ala Afdhuli al ahsani at taibina Habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi al mutahharin wa ashabi taibina wa tabiina lahum ila yaumiddin Amma aboutu, Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang merayakan tahun baru masehi. <clears throat> Jadi hukumnya merayakan tahun baru masehi dan ikut-ikutan merayakan Valentine Day. Karena ini berdekatan sekali kan atau ada kemiripan di dalam hal ini. Akan tapi sebelum membahas hukum itu dituntut kita untuk tahu apa hakikat Valentine Day dan apa hakikat merayakan tahun baru sebab tahun itu pun dipakai oleh kaum muslimin kemudian syiarnya Valentine adalah syiar cinta hari kasih sayang sedunia kasih sayang juga diajarkan oleh kaum muslimin maka dalam hal ini banyak terjadi kerancauan atau mungkin kesalahpahaman atau sengaja Pengkaburan makna Sehingga banyak orang Tergoboh-goboh Dari kaum muslimin Sehingga menerima saja Bahkan bukan saja menerima Lebih dari itu mengukuhkan Memembelanya Sehingga berhadapan diantara kaum muslimin Yang terang-terangan mengatakan bahwa Merayakan Valentine Day Dan juga tahun ikut Merayakan baru, ya? tahun baru Tahun baru jadi Masehi. Masehi adalah sesuatu yang haram Ini terjadi Padahal kalau kita mencoba mencerna dengan Dengan uh, Tenang yani Kita cerna, kita renungi Permasalahannya sangat gamblang Dan sangat jelas bahawa uh, Hukumnya juga Sangat jelas, jadi memang dalam Memberikan hukum ada yang sering kita dengar Al-hukmu ala syai'i Fara'un antasawurihi hmm. Kalau orang ingin Hukumi sesuatu itu tentunya harus tahu Benar yang akan dihukumi Supaya tidak salah Kalau yang dihukumi itu adalah Kalau kita tidak tahu betul Apa yang kita hukumi Mustahil hukum itu akan dicetuskan Barangkali yeah. gambar sederhananya begini Orang harus tahu hukum Hukumnya itu apa? Halal haram Halal itu apa? Haram apa? Nah ini, halal adalah sesuatu yang direstui oleh Allah. Diizinkan oleh Allah. Adapun haram sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan pelarangan ini bisa saja melalui perintah untuk meninggalkannya. Satu. Yang kedua, larangan untuk melakukannya. Tiga. Penggambaran tentang jeleknya sesuatu tersebut. Hmm, ini ini tiga hal ini bisa menjadikan sesuatu menjadi haram. Memang Rasulullah tidak melarang jangan kamu melakukan ini. Akan tapi di situ ada penggambaran dari Rasulullah bahwasanya itu adalah tidak baik dan tidak baik ini bisa saja bunyinya adalah ini bukan kebiasaan, ini tradisi bukan tradisimu, ini tradisinya orang kafir misalnya, ini bisa saja seperti itu. <tuh> Jadi kalau ada pengharaman yang sifatnya dari larangan sangat jelas jangan kau lakukan ini atau tinggalkan itu. Hmm. Jadi jangan menganggap bahwasannya lah Pengharuman itu hanya Melalui sehot Sehotnari Larangan atau perintah untuk meninggalkan Itu saja Dan para usul fikih sudah membahas hal-hal yang semacam ini Baik, ada pun masalah Tahun baru Kita harus tahu, tahun baru itu sebetulnya Adalah tahun biasa yang dipakai oleh Semua manusia di dunia ini Bukan tahun barunya, tahun masehnya Tahun masehnya Dan tahun baru itu ada Cuman Di saat merayakan tahun baru Artinya orang sadar kalau ini tahun baru tuh tidak ada masalah Iya, iya Tapi permasalahannya saat ini adalah Tahun itu sudah menjadi budaya Tradisi ya, Tradisi, kebiasaan Yang dibesarkan oleh sekolompok agama Nah ini, dikebesarkan oleh sekolompok agama Diwarnai dengan acara-acara dan banyak di acara tersebut adalah acara yang bertentangan dengan Islam Islam mulai dari hura-hura teriak-teriak nyiup terompet <laughs> terompet kemudian mabuk-mabuk diantaranya okay. iya iya ini jelas budaya budaya yang bertentangan dengan Islam maka merayakan tahun baru masih adalah melakukan itu semua ini harus dipahami jadi kalau ada orang merayakan tahun baru masih karena tahun baru masehi ini sudah menjadi budaya dan trennya orang di luar Islam. Atau orang Fasek Iya. Maka saat itu hukumnya sangat jelas Bahawa mengikuti itu semua hukumnya adalah haram. Jadi bukan karena harinya Buya ya, bukan karena, karena tradisinya Buya. Bu, ya, ya. Karena tradisinya itu. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menjelaskan dengan panjang lebar masalah sebuah tradisi, sehingga pada kesimpulan bahwa kalau ada sunnah Nabi yang tiba-tiba menjadi tradisi orang-orang di luar Islam menjadi tradisi orang-orang yang nggak baik orang fasik. Nah, maka di saat itu kita diupayakan untuk bisa menghindar dari sunnah tersebut karena khawatir saat itu ya kita akan mendukung syiar mereka karena syiar ini akan membesarkan nah kalau membesarkan akan banyak yang tertipu dan tertarik kepada syiar tersebut hmm. sehingga banyak kaum muslimin akan ke bawah ke situ nah ini begitu besarnya sehingga sunnah nabi sekalipun harus kita tunda bukan kita tinggalkan tidak kita tunda kalau sudah syiarnya itu Hilang Maka kita lakukan sunnah Nabi Ataupun kalau kita ingin melakukan sunnah Di tempat yang tidak ada fitnah yang semacam itu Nah ini sunnah ini Apalagi tentang tradisi Kalau sudah tradisi menjadi syiarnya orang-orang di luar Islam Maka kita jelas-jelas haram harus mengsunnah saja kita harus kita tinggalkan Karena apa? Kita akan membesarkan syiar tersebut Lah kalau semakin gede syiar Lihat Mulai dari orang yang jualan Baju, jualan, hiasan Jualan, ini semuanya akan Mendukung syiar ini, yeah. belum lagi anak-anak Yang datang membelanjakan semuanya Berkumpulnya ini, lah ini syiar ini semakin Gede, kalau nah, kemudian sunah. Pra, enggak, ini, ini ini ini masalah kebiasaan, kalau yeah. sunnah Baik, nanti uh, duduk sebentar ya Baik supaya huh? tidak terbelah, ya, terbagi yeah. dua Baik. Uh, ini adalah masalah kebiasaan Jadi orang oh, akan membesarkan Syiar, lah kalau sudah Membesarkan syiar ini Berapa banyak orang akan kebawa? Di situ akan terjadi minuman keras bisa. teriaan teriakan Berkumpulnya lagi dengan perempuan Ini semua adalah tidak dibenarkan Lagi perempuan yang Tidak ada yang menutup aurat, yeah. ke, Dempet-dempetan, kemudian dibarengi kadang-kadang konser Ini semua adalah Menjadi syiar fasek Syiar di luar Islam Maka di saat seperti itu, maka Ini jelas-jelas tidak diperkenankan Lawang sunnah nabi saja Ya yeah. yeah. Kalau orang melakukannya, kalau, kalau sunnah Nabi yang sudah menjadi syiar orang, tradisi dan kebiasaan fasik. orang fasik, nah ini ada bisa saja seorang fasik tiba-tiba, tiba-tiba kita masuk satu kampung, satu kota, tiba-tiba di situ orang fasik melakukan satu tradisi dan ciri khas, kalau dia pakai itu pasti apa? Orang fasik. Orang, fasek. orang fasik. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Maka saat itu kita dihindar, diajarkan untuk menghindari karena apa? Karena kita itu kalau pakai yang sama. Orang akan menganggap kita bersama Kenapa mereka, sehingga mereka ya mengatakan kita adalah sama mereka. Orang di luar tambah melihat kaguman kepada kebesarannya apa syiar tersebut, sehingga bukan sunnah Nabi yang dilihat karena mereka melakukan itu tidak sadar kalau itu sunnah. Nah, baik. Kalau ternyata ada yang ditanyakan Ozi kalau ada orang ingin melakukan sunnah Nabi, lakukan tapi jangan sampai ada makna Menyengangkat syiar mereka. Iya, iya. Kalau ingin melakukan, pergi ke toko-toko lain atau lakukan sunnah yang lainnya. Kenapa susah iya, iya. Sunnah Nabi kan tidak sedikit. Kita tidak menghindar, tidak mengingkari itu sunnah Nabi, hmm. tapi kita menunda untuk penggunaannya karena, karena apa? Tradisinya. Khawatir kita membesarkan syiar mereka. Hmm. Kita membesarkan syiar mereka. Baik, ini masalah sunnah, bukan tradisi. Iya. Yeah. Jadi tolong dibedakan antara sunnah dengan tradisi. Iya. Yeah. Jadi kalau tradisi, ini lebih jauh sunnah saja. Ya. Kalau sudah menjadi syiarnya orang fasik, maka kita diupayakan untuk menghindar. Hmm. Kalau apalagi ini masalah tradisi, tradisi seperti yang uh, apa yang mana yang kita saksikan apa yang kita sering temukan setiap tahun yaitu merayakan tahun baru Masih atau Valentine. Nah lebih dari itu barangkali uh, kalau banyak hadis-hadis nabi yang mengancam itu semua ya banyak. Nah untuk ya? semoga Allah menjauhkan kita. Latadabi anasana lahdinamikomlikum ya. Shibran bishibran diorang betul ni kau salah kau, khidirah dubin Dalam riwayat ni kau fi jirah dubin lah Ini hadis Sahih ya, hadis-hadis yang, hadis ini diriwatkannya oleh Muslim, mem Muslim dan masih banyak hadis yang miripnya. Latar tabiat anak sungguh engkau akan mengikuti cara hidup-hidup orang di luar Islam itu budaya-budaya mereka, Shibran bishibran sejengkal demi sejengkal ya diro'an bidra insati dirak demi dirak satu dirak hatta kalau sampai mereka atau la dalam riwayat mereka menempuh memasuki lubang biwa misai engkau akan mengikuti bahkan dalam riwayat lain auzubillah subhanallah rasulullah riwayat yang dia oleh Nabi Muhammad mengikuti budaya mereka dengan luar biasa mengerikan sampai kalau mereka itu ini adalah hadis nabi kalau mereka itu layak tiada ala ummatiman ata ala bani Israel mitelan bimitelan nanti akan datang kepada umatku orang yeah. mengikuti bani Israel orang di luar Islam budaya-budaya yeah. kafir itu adalah mitelan bimitelan halwen nak libin nak seperti sandal mirip sekali sandal dengan sandal tu kalau kiri kanan kiri kanan itu atau lokana fiiman nak ha umman ala niatan kalau ada orang menzinai ibunya terang-terangan saya akan diikuti budaya. Nauzubillah Ini adalah gambaran maksudnya apa? Sampai sesuatu yang akal semua manusia mengingkari kalau sudah dilakukan oleh orang-orang di luar Islam umat Islam ini ngikut ngikut. Sekarang itu lihatmu kalau dari budaya baju berpakaian. Berpakaian tidak pernah kita saksikan 10 tahun yang lalu. Cara berpakaian zaman sekarang tidak pernah kita saksikan 10 tahun atau 15 tahun lalu. Siapa yang ditiru Kalau mereka meniru Saitat Fatimati Zahra Tidak akan seperti itu Karena mereka meniru Apa yang mereka lihat Melalui layar-layar televisi Film-film yang dibuat oleh mereka Nah ini mereka Budaya-budaya Ini adalah budaya Pakai baju seperti itu Budaya Dan sudah ada yang lagi Seorang anak, -anak gadis Pakai celana pendek Jalan sudah tidak Tidak merasa risih <laughs> Padahal beberapa tahun yang lalu nah ini. Nah, ini Kalau memang ternyata Budaya ini diikuti Orang menjadi semakin banyak yang ikut budaya ini. Misalnya anaknya ustaz sudah mulai ikut-ikutan. Anaknya ini mulai ikut-ikutan. Orang yang dulu baik ikut-ikutan perlahan ibunya ikut-ikutan anaknya semuanya kena. Oh anaknya kena semuanya karena dia ikut membersihkan CR. Jadi ini adalah luar biasa. Jadi hukumnya sangat jelas bahwasanya itu adalah haram. Haramnya bukan bukan zatnya itu per sayang adalah boleh seperti Valentine Day. Yeah. Tapi itu pada itu menjadi, sudah menjadi syiarnya orang-orang di luar orang Islam. Islam. Nah, kita punya syiar sendiri. Kemudian kalau kita kembali kepada ceritanya bagaimana Valentine diri diadakan itu, itu bermacam-macam. Dikatakan itu adalah budaya Yunani untuk membesarkan dewa-dewa mereka. Apa tu, apa ya kepercayaan tuhan-tuhan mereka. Kemudian sampai kepada diadopsi oleh orang Nasrani. Jadi sebagian orang Nasrani sendiri juga mengingkari itu, itu adalah perusakan agama, mengagungkan seorang uh, uh, tokoh, tokoh agama di dalamnya. Ini semua dari ada tujuh versi atau enam versi masalah ini semuanya ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Nah artinya apa? Di samping itu budaya, di samping itu adalah budaya, akan tetapi, nah, di samping itu adalah budaya. Tapi di sisi lain punya makna yang menyambungkan kepada satu kisah yeah. yang kisah-kisah itu adalah sangat jauh daripada agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menumpuk lagi sini. Jadi kita tiba-tiba tanpa kita sadar, mohon maaf, ada uh, Valentine Day dengan gambar bayi atau cupid not... <laughs> <tid> itulah. ada makna tersendiri. Rumus. <tid> Rumus cinta, tapi itu adalah makna dewa dewi itu. Yes, Islam ya. bukan. Ya. Ya, itu aduh, di luar agama dan kalau kita baca, barangkali kita tidak usah baca cerita itu. Mm. Ah, maka ada. Kita hanya ingin menolak sebagian orang mengatakan men, men, men, men, men, mencoba. Membawa orang Islam kepada pemikiran ini Ini kan masa kasih sayang, kenapa kasih sayang dilarang Islam kan mengajarkan mahabbah Islam mengajarkan cinta Cinta yang diajarkan oleh Islam bukan seperti itu Bukan mengikuti syiar mereka Cinta di dalam dalam Islam diajarkan dengan bertetangga Bukan hmm. Valentine Day Bukan nah, bertetangga Kita berkasih, menghormati orang tua Dengan saudara jangan rebut waris ini Ini adalah cinta yang diajarkan oleh Umat Nabi, oh, oleh iyi, Nabi Muhammad kepada umat beliau iyi. bukan merayakan sesuatu yang menjadi ciri khas atau syiarnya orang di luar Islam, lebih dari itu ternyata itu punya makna yang sangat khusus berkenaan dengan kepercayaan mereka ya, baik, iya ya, karena memang apa? menarik sekali ini Menarik. Uh, karena memang uh, menyambut tahun baru itu identik dengan itu, perayaan-perayaan hmm. baik itu tiup trompet pesta-pesta uh, kembang api atau orkes-orkes dan macam-macam itu uh, jadi apalagi uh, yang banyak terjadi itu yeah. di Valentine Day, yeah. mereka seolah-olah bahasanya berbagi kasih sayang. kasih sayang, tapi ternyata yang ada adalah Uh, berbagi nafsu disebut kalau itu, dalam ya, Islam ya, Kang Hasan kalau kasih sayang itu tidak pada uh, hari tertentu akan tapi setiap hari setiap hari kita dianjurkan, kita dianjurkan hari, kasih sayang, berbagi ya, kasih sayang tapi yang harus nunggu setahun Kang Hasan ya kelamaan, itu, kelamaan kalau nunggu kasih sayang 10 tahun sekali tapi itu. bukan dengan cara yang seperti itu ya bukan dengan cara seperti itu baikin dikelihatannya Kang Haji ini akan lebih menarik lagi nanti kalau memang Uh, apa namanya? Sahabat Radioku. Iya. Juga ikut berpartisipasi oh, ya di sini Kang baik, Gungzi, ya Kang. Sahabat yang dan sambil kita menunggu nih Kang hmm. mm. Ustaz. Uh, mm. Lebih baik kita break dulu deh. Baik, baik. Nah, kita Baik, sahabat bagi yang belum bergabung, kita tunggu mm. SMS-nya di via 081321461079 atau bisa lewat via telepon 02312522549. Yeah mm -hmm. انت يا الله ابو حاس في نظراتك يا رحمة قديام وناجيك يا معيد يا منجيك يا معيد درت نفسي ما لا هواي اردن نفسي عن شطاي وطيني ما Saking betapa gampangnya Allah Subhanahu SWT mengampilkan doa pada saat itu Sambut mentari Adalah seperti kita mengasih uang rejaan kepada fikir miskin yang minta kepada kita Tidak ada gampang Sangat mudah sekali Allah lebih mudah daripada itu Makanya barang siapa yang disibukkan dengan hal-hal duniawi Dan dia lupa berdoa dan minta kepada Allah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman serta menggali ilmu dinul Islam melalui dialog interaktif bersama para ustaz nah, di pagi hari. Iman ada yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Kadang sehari kita karena sama Allah Subhanahu wa taala kita dikasih cobaan yang sedemikian rupa akhirnya kita menganggap Allah tuh gini-gini ini gini ya Mas ya. Sehingga turunlah iman kita. Jadi selarikan dan ikuti Sambut Mentari setiap Rabu, Sabtu dan Ahad jam 5.30 sama dengan 7 pagi. Hanya di 107.9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Kul 107.9 FM Cirebon. Radio Kom 107.9 FM Cirebon. Inspirasi Spirit Hati. Renang Merah program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa acara ini terformat secara interaktif melalui land telepon dan SMS Renang Merah hanya di Radio Q 107.9 FM Cirebon Inspirasi seperti hari Terdakwa, saya setuju masbelan FM Cirebon inspirasi spirit hati kembali lagi bersama Ozan dan Ozzy. ya, tentunya dalam program benang merah dan mungkin diingatkan lagi kepada sahabat-sahabat semua yang ingin bergabung, bisa menghubungi telefon kami di 02312522549 atau via pesan singkat ya di 081. 3-2-1-4-6-1-0-7-9 mm -mm. Ya, Kang Ozi yeah. uh, Tentang pembahasan kita pada pagi hari ini mm -hmm. ya, Tentang uh, perayaan tahun baru yeah. Dan Valentin Memang sepertinya di tengah-tengah masyarakat kita uh, Sudah seperti apa yang dikatakan Buya mm -hmm. ya. Banyak masyarakat itu yang tertipu mm -hmm. Dengan bahasa-bahasa Seperti hari kasih sayang apa segala macam gitu loh mm -hmm. Karena memang kita kurang tahu tentang sejarah ya, kan sejarah usainya. dari Valentine ya, itu, itu sendiri itu ya. Penting. Jadi apa karena kita tidak tahu sejarah yang ada adalah ikut-ikutan. Oh. Ikut ikut-ikutan. Ikut-ikutan hmm. ya ada ramai-ramai kita ikut. Kita ikut ya. hmm, seperti itu ya. Karena kalau, Padahal kalau kita ya. sudah tahu asal muasal atau pun sejarahnya hmm. kita baru bisa berpikir itu yeah. baik atau tidak ya kalau uh. tanya. Hmm. Dan mungkin langkah baiknya kita meriahkan tahun baru Islam ya. Iya. Daripada ya, ternyata, oh tahun baru Masihai ya. <laughs> Harus <laughs> lebih meriahkan. Kelihatannya kan. perayaan tahun baru Masihai sendiri seperti yang tadi Buya ya katakan mm -hmm. sudah jadi bagian ya dari siar meriahkan. Siar siar non-Muslim. Sehingga gitu. apa sehingga sering digembar-gemborkan ataupun mm -hmm. diperayaan dan dipera dirayakan dengan perayaan-perayaan yang di luar anu Islam kalau saya. Iya betul ya, betul, ya, betul sekali. Dan Mungkin Kang uh, kang Ozi ya, ya baik. Kita bacakan saja nih Ada iya. beberapa SMS yang sudah yang gabung, kang. Hmm. Masuk ya uh, Dan hmm. kita mungkin bacakan Ada satu pertanyaan Yang memang ada kaitannya ini hmm. uh, Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya akhwat di sumber katanya Buya saya mau tanya Bolehkah kita mengucapkan Selamat Natal kepada karib kita hanya untuk menghormatinya Yang hmm, kedua iya. katanya Bolehkah kita merayakan Bolehkah di malam tahun baru iya. Kita mengadakan kumpulan bersama teman-teman Tapi tidak dengan niatan untuk merayakan tahun baru Katanya Afan Syukuran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah Sulah murahim, Mengucapkan selamat kepada sahabat yang non muslim barangkali iya, yeah. mengucapkan selamat natal, ketahui berkawan kita itu boleh dengan siapa saja dan islam tidak membatasi hal-hal yang semacam itu bekerja dengan siapa saja, islam juga tidak membatasi, artinya memang ada batasan-batasan itu adalah bukan karena pekerjaan tersebut, eh, bukan karena hubungan manusia dengan manusia, tapi biasanya pembatasan itu adalah pekerjaan apa yang dilakukannya dan tempatnya aman atau tidak yeah. Tentang agamanya Tapi dengan ber bersahabat atau berkawan Itu boleh-boleh saja nah, nah, Di antara batasannya <coughs> Adalah yang ditanyakan Jangankan kepada sahabat Kalau ada orang punya orang tua Ada seorang mu'alaf Punya orang tua nasrani, yeah. kristen, <coughs> Dia tetap tidak boleh mengucapkan selamat natal Kita harus tahu Apa sih mengucapkan selamat natal Orang harus tahu apa natalan kita bukan men mengajak permusuhan dengan orang kayak Kristen tidak, tapi kita menjelaskan bahwasannya ini adalah urusan agama dan ini beda. Ya. Natalan eh. adalah satu perayaan atau satu oh, acara yang di situ menyebut-nyebut, membesarkan kelahiran Isa. Hmm. Kalau kita Nabi, hmm. mereka bukan. Nabi Isa yang dianggap Tuhan Jadi bukan Nabi Isa, kalau kalau kelahiran Isa sendiri, Al-Quran mengajari Salamun alaihi Al-Quran mengajarkan untuk iya. kita mengucapkan salam Salaman selamat atas kelahiran Nabi Isa Nabi itu Isa, ada, Isa. jadi kalau Memperingati kelahiran Nabi Isa Menyebut kelahiran Nabi Isa ada di dalam Al-Quran Tapi ini kalau sudah Yesus, itu. karena dianggap Tuhan Ini tidak ada di dalam Al-Quran Tidak diperkenankan, jadi kalau kita ikut Mengucapkan selamat, itu artinya kita Mengukuhkan ketuhanan Yesus. Yesus. Ini tidak diperkenankan Dan ini urusan agama, prinsip Tidak boleh kita ikut-ikut Kalau alasannya tidak enak, Masya Allah ini luar biasa Enak kepada Allah, tidak enak kepada orang <laughs> Ini adalah orang yang Itu harus hati-hati Kemudian lah, kita kan bagaimana uh, Kan teman saya, kalau saya hari raya atau apa Kan selalu mengucapkan loh, Kalau dia mengucapkan itu Karena dia tidak punya prinsip Karena apa kita ikut, tidak punya prinsip <laughs> Seharusnya orang Nasrani tidak perlu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita tidak pernah tersinggung. Nyantai, tidak ada masalah. Apalagi selamat atas kelahiran Nabi Muhammad tidak perlu. Mereka mengucapkan selamat-selamat seperti itu tidak perlu karena urusan agama. Yeah. Dan kita jangan memaksa orang lain untuk mengikuti kita di dalam urusan agama kita. Dalam keserbangan kebesar kebersamaan, di dalam kampung misalnya. Yeah. Boleh. Mungkin acara... Kita ingin membuat satu acara... Uh, ya, mungkin membersihkan halah apa desa kemudian setelah itu makan bersama ada apa apa dengan orang nasrani sebab ini acara acara kebersamaan yang dilakukan untuk sebuah kemaslahatan dalam kemasyarakatan tapi kalau sudah menjadi ciri khas agama tidak boleh bukan artinya begini orang harus punya prinsip kalau ada orang Kristen ikut ikutan mengucapkan selamat misalnya kita merayakan maulid nabi muhammad saw satu orang Kristen saya undang lalu mengucapkan selamat atas acara ini ini bohong dia pendusta anda tidak perlu datang. Dan saya tidak pernah tersinggung kalau anda tidak datang karena apa? Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad? Kenapa anda datang? Memangnya dalam beragama bohong-bohongan. <laughs> memang agama-agama Kristen semacam itu. Anda yang Kristen harus punya prinsip dong. Hmm. Gak usah anda mengucapkan dengan bahasa basi bohong tanpa anda yakini dengan hati anda. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat ini gak perlu itu. Iya. <laughs> yeah. nah, karena es. Karena beragama itu harus ada kejujuran. Berarti memang agama itu tidak benar kalau memang seperti itu. Kalau mengagamanya tidak melarang Agama kak, kita melarang Agama Kristen misalnya Tidak melarang untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad yeah. Kita harus ini eh, Ini kak, jadi Ada batasan-batasannya Masjid, gereja Bukan berarti toleransi nanti harus kita perlu masih sudah hari Jumat Pergilah engkau ke Jumat masjidku Nanti insya Allah Akhir depan aku akan ke gerejamu Akan begitu nanti kalau dibiarkan semakin lama nah, Kenapa? Alasannya apa? Nggak enak dia baik benar Dia selalu datang ke masjid saya Dia jaga masjid saya Ini Nggak bukan urusan agama Malah ini kita harus punya ketegasan dalam hal ini Tapi ingat Bertetangga tetap Kalau tetangga kita lapar Kita kasih berukun Kalau sakit adalah kita obati. Yeah. Ini adalah yang diajarkan Islam dan itu bukan toleransi Karena Islam tidak mengenal toleransi Orang harus faham Toleransi itu artinya apa? Merendahkan orang lain Artinya orang lain itu rendah Tidak bisa hidup dengan kita Maka saat ini boleh Karena ya dibaafkan Nah ini kan toleransi Kurang ajar Misalnya Mohon maaf Ya orang Nasrani itu sebetulnya Tidak punya hak untuk hidup dengan kita Makanya ya karena toleransi Ya bolehlah. lah eh, enggak tidak benar kan? Tapi Islam tidak Islam itu bukan toleransi Lebih dari itu kalau ada orang hidup dengan kita Dari orang Nasrani hidup bersama kita Di kampung kita Maka bukan toleransi Kewajiban hmm. kita hmm. untuk meng menghargai dia ya, ya. Mem Memberimakan dia ya? ya, Memperhatikan dia Itu adalah kewajiban bukan toleransi hmm. Jadi tetap tidak boleh biarpun sahabat karib Tidak asal anda mengucapkan hmm. Kalau anda tidak enak Anda bisa Datang ke tempatnya Mungkin kalau anda harus datang Datang ke tempatnya jauh-jauh seminggu sebelum acara Natalan hmm. Atau setelahnya kalau ingin bawa makanan Makan yang enak itu bawa, bawa apa kambing guling atau apa <laughs> Makan bersama dengan orang Kristen Tidak ada masalah Tapi jangan dipaskan hari Hari, hari, hari Natal Karena iya. membesarkan syiar mereka Dan ini mengukuhkan mm -hmm. Kalau Anda mengucapkan saja sudah haram Kalau Anda meyakini kebenaran acara itu Maka syirik keluar dari Islam Iya baik iya. Baik Yang kedua tadi apa? Kemudian yang kedua Bu ya tadi, uh, Tentang uh, Mengadakan kubulan bersama teman-teman Tapi baik. tidak bermaksud untuk merayakan mm -hmm. Tahun baru Bu ya Baik Uh, tinggal kita harus tahu tempatnya di mana. Hmm. Kalau tempatnya di tempatnya mereka Merayakan kumpul, Berarti kita membesarkan syiar mereka hmm. Kalau tempatnya di rumah anda nah, Atau di tempat mereka tapi anda punya misi yeah. Menghentikan kegiatan mereka Baru itu benar ya, Menggeser Misalnya di sebuah tempat di alun-alun Biasakan digunakan untuk Merayakan tahun Dan baru baru, ya. baru Masehi. Hmm. Tapi karena anda punya niat Ya sudah pengen tablak akbar di hari itu Hmm. Tidak ada suara tentang tahun baru, tidak ada apa-apa Minggir semua lah, ini boleh Biarpun tepat di tahun baru, bahkan itu bagus Kalau itu bukan mengikuti Kadang-kadang orang itu Menilai orang mengikuti orang Yahudi itu begitu gampang Kita merayakan tahun baru Hijriah Dikatakan mengikuti Yahudi, itu justru berbeda dengan Yahudi hmm. Tidak apa-apa kita di Alun-Alun mengajakan acara besar, Tablek Akbar, ya kan? Yeah. <laughs> oh, semalam suntuk Misalnya, Tablek <laughs> Akbar mulai jam 20.00 sampai jam 4. Misalnya karena banyak ceramah pengajian, boleh ini ini ini. Boleh. Tidak masalahlah. Kenapa? Justru itu untuk berbeda, ingin merubah budaya-budaya mereka. Tapi kalau Anda kumpul-kumpul, Anda tidak punya pengaruh kumpulnya sama-sama di tempat. Misalnya Anda ikut di alun-alun. Nah, Alah, Anda akan meng meng meng meng menguatkan syiar mereka. Ini berbahaya. Dan kita harus mengingatkan yang semacam ini. Subhanallah. Karena itu waktu yang lama ya, tidak tahu tiba-tiba ada angin topan di situ anda mati di situ. Naoto mati dalam keadaan mati yang mengerikan Su'ul kotima atau di perjalanannya tabrakan. Naoto bilah suorh takutlah kalau sudah urusan syiar ini, cobalah kita perlu keinsafan kita pengen ridho Allah Subhanahu Wataala kita hindari di rumah saja, tidak usah keluar. Bahkan sebagian orang tuh hati-hati diupayakan malam itu tidak usah keluar. Selagi syiar itu menjadi kuat sekali, enggak usah keluar. Karena apa? Kalau kita keluar ikut meramaikan jalan Ikut meramaikan syiar mereka ya Tapi kecuali keluar kita memang punya misi sendiri Untuk merubah mereka Untuk merubah tradisi ini Maka itu baik-baik saja Tidak ada masalah Jadi kalau kumpulnya di mana? Jadi pertama dilihat kumpulnya di mana ya kan Kumpulnya di rumah sendiri boleh Tapi kalau kumpulnya bersama mereka Itu kalau tidak punya kekuatan untuk merubah Maka tidak boleh Kalau punya kekuatan untuk merubah tradisi Itu bagus Syihat Wallahu a'lam bi Baik, Bu ya. Dan kemudian ada pertanyaan yang berikutnya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairuddin di situ. Gimana kabarnya, Bu ya? Alhamdulillah. Ditanya Kang Ozan dan Ustaz Kang Ozi katanya. Iya. Mau tanya katanya untuk penjual trompet, Bu ya. Di tahun baru bagaimana hukumnya katanya, Bu ya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu mungkin bukan cuma trompet Kang Ozan ya. ya. Pokoknya ha? istilahnya Mungkin, peralatan peralatan nah, yang dipakai untuk merayakan seperti kan ya, kembang api lah, ataupun lah, apa iya. gitu loh ya seperti itu sesuatu makanya kita itu menjual pisau itu aslinya hmm. kan boleh iya tapi kalau tahu pisau itu buat membunuh orang maka jadi haram kita jual perang <tuh> terompet itu untuk apa kira-kira iya -kira? okay. ya kan <tuh> ya kalau untuk mengusir tikus itu ya Ya tidak ada masalah ya, karena untuk mengusir tikus, uh, karena mungkin ada satu binatang takutnya dengan suara itu di kebun ya, iya. atau atau untuk mengundang uh, gajah atau uh -huh. apa kalau di daerah di, uh -huh. kalau uh -huh. untuk itu dapat, tapi trompet ular, trompet untuk apa ini kira-kira? Uh -huh. Kalau jelas ini adalah untuk merayakan. Kan, tahun baru ya. maka jelas hukumnya haram menolong kebatilan adalah kebatilan. Jadi tergantung kepada niatnya bi ya. Bukan niatnya hak, tujuannya tujuan ya, dia tujuan. Jual, Ia. Kalau Ia. niat orang bisa merubah pura-pura niat caya meniat cari nafkah, <laughs> mencuri ya, enggak benar ya. <laughs> Jadi bukan niat, tapi niat itu niat itu biarpun itu pekerjaan baik, tapi kalau niatnya jelek ini, mm -mm. ini terlepas dari niat itu, apakah tadi tujuannya untuk mm -mm. apa? Tujuannya untuk apa? Iya. Okay. Nah, Jadi intinya uh, mungkin kalau memang masih ada jalan untuk. Bukan masalah dong. Tidak ada kata lain. Enggak maksudnya uh, kalau ada jalan nah. untuk cari uang dengan jalan yang lain, kenapa pasti kita mesti apa, seperti ya. kita itu kan gitu. Iya, iya. pasti nah. ada jalan yang lain. Banyak yang dijual kan tidak trompet kok. Masa dagangannya orang nah. trompet nah. saja. Kata-kata kadang-kadang mereka juga uh, punya pikiran gini, Bu ya. Sayang katanya kalau itu dengan satu Itulah hari iman. bisa dapat 100.000, ribu gitu. <laughs> jatah rezeki ya. itu sudah pasti. Iya, iya. Orang sehari <laughs> sebulan 1 juta aja juta. Jualan apa saja 1 juta jatahnya. Cuman bedanya bersih tidak bersih, halal tidak halal. itu saja. Pokoknya jatah. Kalau dia menjual yang lainnya pasti Allah mengkarena sudah janji oleh Allah, Allah. Hmm. meminta bantulah Allah, Allah Raiskhuha sudah ada jatahnya, enggak mungkin tidak ini Allah yang berbica sudah dijamin itu yang enggak dijamin itu iman ye lo apa mati susun hati maton enggak itu enggak ada jaminan ini <laughs> kalau masalah rizki sudah dijamin semut, burung itu sudah dijamin semuanya maka ambillah yang baik hmm. karena sebetulnya apa yang dilakukan oleh seseorang itu usaha dan hasilnya sudah disiapkan oleh Allah Makanya kalau usaha yang baik-baik dong dan yang nyaman-nyaman Yang dengan ibadah Ada kan orang bekerja pagi siang sore Gak sholat ya, ya. Lembur Berisiknya pak ya. gak fakir Tetap ada ya. Banyak Sudah gak sholat Capek Luang lembur Eh duitnya itu-itu saja ya. uh, Sepeda gak punya Ini kan nah. Karena apa? Sudah jatah Ada orang nyantai Punya mobil dan sebagainya Sudah jatah ya, ya. Jadi jangan sampai Kita suuton kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hentikan Tidak usah jual trompet Karena itu akan mem Termasuk membantu syiar mereka Baik okay. Wallahu aklam Bismillahirrahmanirrahim Ya. Baik Bu ya, mungkin kita harus berketeru nih nasi, ya. Sambil kita menunggu pertanyaan yang lain dari sahabat-sahabat semua hmm. Baik, sahabatku ada sebuah tembang nasi sebagai jeda kita pada kali ini Selamat menikmati را الى هيا ما انت الا يعطا كنزو العطيه ما انت الا يعطا كنزو Jodli, jodli biwosli ya habibu Qabla al-maniya Jodli biwosli ya habibu qabla al-maniya 别喊 yeah, Ya khaira mursa, ya habibi Get him.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 Kajian bersama Buya Yahya yang mula khas. Saya batera juga FM Cirebon inspirasi spirit hati kembali lagi di benang merah ya pada pagi hari ini uh, tanda pembahasan kita yaitu seputar Natal dan Valentine Alin. Day. Uh, ya yeah, kelihatannya kang Ozi sudah banyak sekali ini uh, SMS yang sudah masuk ya yeah. uh, ke alamat SMS kita yaitu di 081 321461079 dan mungkin hmm. tadi ada yang sempat telepon ya, kang Ozzy ya, uh -uh, sempat telepon dan mungkin kita tunggu, uh, ya. tunggu ya buat sambil penelpon ya SMS. sambil kita baca SMS sebelum dibaca Bu ya, monggo silakan diputar lagi di 02312522549. Baik ada lagi pertanyaan ini Bu ya yang mungkin ada kaitannya juga dengan uh, Natal dan Tahun Baru mm -mm. dan juga Hari Valentine Day, ya. Katanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya kita, kita angkat, angkat ya. dulu ah, teleponnya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ia ya, dengan siapa di mana? Dengan Khairuddin Khairuddin Iya di si layur ya iya. Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini aku mau tanya Iskah uh -huh. kita mengajak saudara atau teman-teman kita agar tidak mengikuti tradisi orang-orang kafir, ya, contohnya tahun baru gitu ya. Hmm. Dan tapi teman atau saudara kita tuh tidak mau mengikuti anjuran kita, malah kesannya diketawain ketawainnya. Kesan kita mesti gimana? Mesti kafirin. <laughs> <laughs> Jadi malah kita, kita yang diketawain ya? <laughs> iya. Yang ya. ya? tadinya nggak jual gitu ya, nggak apa atau. Itu hmm. Iya, terima kasih kang Hairudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada kang Khairuddin bu. Iya, memang ada juga bu yang seperti itu di masyarakat itu. Begitu kita menasihati teman-teman kita untuk tidak ikut ikutan yang kuno. seperti itu. Wah kuno, enggak gaul gitulah seperti itu bu. Iya, se sebetulnya di dalam. Hmm. Baik bu, ya, sekalian bu, ya. sekalian, bu ya. mungkin kita angkat lagi satu kali lagi. Hah? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mm -hmm. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Egi Dengan Kang Egi ya? Ah -ah. Bangga yeah. Kang Egi pertanyaannya Assalamualaikum Bu Ya Waalaikumsalam Kalau Isa ingin menanyakan Kalau misalnya hari Natal itu nikahan bagaimana Pak? Nikahan? Iya Berbarengan hari-harinya? Iya ya apalagi. Mm -hmm. Jadi kalau hari hari perkawinan berbarengan dengan hari Natal ya. Iya itu hukumnya gimana Pak? Keluarga nya Sakinah gitu. <laughs> Ada lagi Bapak? Sudah, nah, makasih ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nubyah. Mungkin untuk yang telepon kita hentikan dulu karena ya. kita akan dengarkan jawaban dari Guru kami Buaya ya kepada Buaya. Bu, ya, uh, mengingatkan. Mengingatkan. Bu, ya. mengingatkan. Hmm. Jadi beginilah ya. Orang mengingatkan itu adalah kewajiban. Jadi pertama Anda sendiri harus meyakini bahasanya yang Anda akan ingatkan kepada orang lain adalah kebenaran. Setelah Anda mendengar dari guru atau ustadz, nah, setelah Anda yakini itu sudah cukup yang penting orang itu selamat dulu, jangan buru-buru kita membawa orang lain sementara kita belum benar-benar meyakini, jangan sampai kita melarang hari ini, eh besok tahun depan kita yang ikut kan, karena kita belum meyakini benar, maka selamat diri itu penting. lah kemudian setelah kita diri selamatnya, kuang fusakum ya, diri kamu sendiri baru nanti melangkah kepada orang paling dekat keluarga. I, maka omong kosong ya lucu kalau seandainya kita melarang orang di luar sana dia kan kakakmu sendiri ke sana. Ya kan ini kan jadi ada ada siapa yang bedul harus kita ingatkan keluarga. Kalau sudah keluarga kita ingatkan tidak mau ya, tetap kita harus mengingatkan orang lain. Cuman begini loh ya. Di dalam mengingatkan itu ada aturan mainnya. Orang harus tahu siapa Anda. Orang harus tahu siapa dirinya. Mungkinkah ia mengingatkan orang itu kalau tidak akan jadi bahan tertawaan? Ya kan? Orang harus tahu Kadang-kadang orang buru-buru pengen amar ma'ruf nahi mungkar Amar ma'rufnya nahi mungkar tanpa hitung-hitung Dia itu siapa? Orang akan direndahkan siapa? ente itu siapa? Kamu ingatkan saya Bisa malah orang jauh dari kebenaran Orang harus melihat dirinya sendiri Maka benar yang kami sering sampaikan dalam koidah menyampaikan kebenaran Satu Kebenaran tidak harus disampaikan hari itu Yang kedua Kebenaran tidak harus diucapkan oleh dirinya sendiri Lihat Maksudnya apa? Kebenaran tidak harus Anda sampaikan hari itu Bukan tiba-tiba di saat orang Mau menyampaikan Natal apa Tahun Baruhi Masahi Lalu Anda tegur di situ Dia akan marah Sudah siap Sudah beli ini itu dan sebagainya Anda salah Mestinya Anda sudah siap-siap Jauh-jauh dulu Setengah tahun sebelumnya Atau kalau sudah begitu Ya sudahlah lah Ntar dulu insyaallah nanti setelah ini Saya ingatkan pokoknya tahun depan Jangan mm -mm. Jadi ada orang Pengen melakukan Sudah siap-siap Eh hey, jangan itu haram hukumnya Tidak boleh gini-gini Bisa ribut apa-apa nanti Oke <laughs> Sudah janjian sama oh, orang kamu banyak aturan ini nah, Akhirnya kebenaran di, ditolak gara-gara kita <coughs> salah memilih waktu Ingat, kebenaran tidak harus Anda ucapkan hari itu Mungkin hari itu kurang tepat besok Artinya begini, memilih waktu yang tepat Bukan di saat orang ngobrolin apa Persiapan valen, apa, Valentine Day atau persiapan merayakan tahun baru masahi lalu Anda tekur Tidak anda cari kesempatan Mungkin waktu yang lain lagi tiang Kita ngomongin tentang surga neraka ya Atau kita baru bicara masalah itu Kita sisipkan Kalau orang lagi bermusyawarah Misalnya berempat saudara kita bermusyawarah Nanti kita kira-kira Kita Valentine di mana ini dimana nih, nih, Lagi ngomong itu Lalu Anda datang Haram hukumnya gini-gini Ya diburangi dong Harus tahu kita waktu kapan kita ngomong Mungkin waktu lain lagi makan enak dan sebagainya Cerita tentang Ajaran Rasulullah SAW Kita harus bisa mengikuti Nabi Muhammad Jangan sampai kita nanti kebawa kepada budaya-budaya lain Jangan langsung Valentine yang dia omong Budaya macam apa saja Pokoknya kita tidak usah ikut-ikut Kita harusnya punya prinsip akhirnya dijawab lain yang lainnya, oh iya dong orang Islam harusnya prinsip kan begitu ya, yeah. oh sudah sepakat prinsip ya, ya biarin saja yang penting pahamnya prinsip dulu ya, uh. baru besok ngomong pelan lagi ada ya, antara katanya sih diantaranya ya budaya-budaya yang saat ini marak di kalangan muda adalah pergaulan bebas ya uh. itu dulu uh. pergaulan bebas ini masya Allah orang melakukan zina ah, ini tidak pernah malu gini, oh, iya ini harus ini kita harusnya prinsip anak-anak kita harus kita jaga ya diantara sebab-sebabnya adalah nah baru masuk Valentine Day, tak, dia masuk kerasa tapi tidak tersinggung ini harus kecerdasan Menunjukkan tentang kebenaran Harus diucapkan Kamu jangan begini Hei, Itu enggak boleh Ini haram Erang Kita dengan keluarga ya, Dua hal tadi harus dipakai Kebenaran tidak harus anda ucapkan hari itu. hari itu Yang pertama Yang kedua Kebenaran tidak harus diucapkan Oleh lidah anda Mungkin karena anda Tidak mampu mengucapkannya Nah kapasitas Anda Anda kepada kakak Anda Kepada orang kaya di samping Anda Anda kepada bos Anda Mungkin Anda melalui yang lainnya Ketara. Atau Anda melalui lidah-lidahnya pulpen dan kertas Anda kirim surat cinta Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya Tanpa harus ada Tahu siapa yang mengirim surat yeah. Sama lah sebenar-benar ini surat kami kirimkan Demi kencitaan ke kami kepadamu bos Atau pak Atau bu <laughs> Semoga ini bermanfaat Kami hanya mengingatkan Sungguh kalau bukan karena cinta, tidak ada perlunya kami menggoreskan pena di kertas putih ini. Kata gini, begini gini. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kami mendengar bahasanya anda telah merencanakan sesuatu. Yang kami yakin itu niat baik anda. Anda merencanakan ingin melakukan Valentine Day dengan teman-teman. Subhanallah. Hati anda sangat baik. Rindu kepada kecintaan. Akan tetapi. Ya, akan begitu. Ini belakangnya ini. Ah, indah. Bukan deket-deket. Awas ya. Suratnya pun harus indah, bukan surat mohon maaf, ancaman neraka, Valentine Day siapa mau baca? Hikmah itu perlu ajaran dari Rasulullah SAW. Ini indah, perlu keindahan kita di dalam melakukan sesuatu. Baik, ini jadi anda harus memahami dua hal tersebut. Tapi setelah itu kalau orang tidak mau, anda tidak bisa melebihi dari Nabi. Rasul saja ada Abu Lahab tidak bisa taubat kan? Anda yang penting bertugas untuk mengingatkan, menyampaikan. Setelah itu kalau orang tidak mau ya, anda tetap punya kewajiban mengingatkan. Kalau tidak mau tetap kewajiban mengingatkan. Sudah hmm. jangan pusing. Jangan mengatakan oh sudah diingatkan enggak. Mau ya terserah terserah terserah. Lu Anda rido kepada kebatilan dia. Ada kan mengingatkan terus. Namanya mengingatkan orang lain adalah perjuangan yang tidak ada hentinya sampai kita dicabut nyawa kita tetap kita sabar mengingatkan orang lain. Enggak boleh ustaz tu putus asa dasar malah batu enggak mau diingatkan ya sudah deh. Ada begitu. Sebab sekali kita mengingatkan dapat pahala, dua hmm. kali mengingatkan dapat pahala, sampai tiga kali dapat pahala. Semakin bandel semakin gede pahala kita. Kan gitu. Nah, iya, iya. Baik. Baik, Bu. Untuk yang kedua tentang hari perkawinan yang bertepatan dengan hari Natal Baik, kalau hari perkawinan bertepatan dengan Natal Adalah gini, Anda bedakan Anda pengen menikah pas di hari Natal Atau pernikahan Anda bertepatan hari Natal Ini beda hmm. Coba <laughs> kalau anda nikah Eh bertepatan dengan hari Natal ya gak apa-apa Tapi kalau anda pengen nikah pas di hari Natal salah. salah Coba dibedakan ini nah, Sederhana yeah. sebetulnya Saya pengen nikah sepakat dengan ibu Masa Allah sudah naik nikahnya hari Jumat depan ya Eh pas hari Natal Ya jangan dibatalin gak usah Karena anda niatnya hari Jumat Eh hari Jumat pas hari mm -mm. Natal. Natal, natal Tapi kalau nak tolonglah kalau engkau menikah pas kan hari Natal ini ya gak benar <laughs> Tolong dibedakan yeah, Baik Allah Baik Allah Nah, kemudian ini Bu ya ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita mungkin seirama dengan itu Bu ya. Mm -hmm. Tapi mungkin ada mukadimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Ning di Palimanan katanya Bu, ya, tentang tahun baru ini alhamdulillah saya memang tidak ikut merayakan dengan hal apapun. Mm -hmm. Tapi ada sebagian teman-teman uh, seumur saya katanya yang malah merayakannya dengan mereka dengan yang mereka anggap pasangannya. Dengan pergi di malam hari sampai larut malam, bagaimana bahasa yang baik untuk menasihati mereka <SILENCIO> Itu mungkin sama Buya, dengan yang tadi sedang <SILENCIO> Jika dinasihati mereka bilang, wah itu sih dasar kamu aja yang gak punya pacar katanya <SILENCIO> <SILENCIO> Parahnya mereka malah mengagumkan kesalahan, eh, mengagumkan kesalahan mereka Dan mohon doanya Bu ya katanya, nanti pas tahun baru <SILENCIO> Ini Bu ya Kakak saya selamatan tujuh bulan Moga yang dikandung menjadi anak soleh dan Amin. selamat semuanya Syukuran Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, Ini jawabannya sama dengan yang, yang tadi ya. Kalau anda mengingatkan pun anda harus tahu waktu ya Jangan uh -huh. sampai Kemudian anda tidak usah merasa pesimis kalau anda uh -huh. memolokkan kepada anda Dan di saat orang mengagungkan kesalahan yang dilakukan Di saat diingatkan Itu biasanya ada sangkut pautnya dengan salahnya orang yang mengingatkannya Ini uh -huh. harus paham-paham kadang-kadang oh. orang merasa menggedekkan kesalahannya karena kita salah dalam mengingatkannya. Hmm, okay. Maka betul dalam mengingatkan hati-hati. Sehingga nabi Muhammad itu adalah pernah bersabda, shiru wala tuhnaviru. Kalau ingin mengingatkan orang itu adalah dengan suasana yang dia senang. Wala tunafiru, jangan malah lari. Kalau kita mengingatkannya dengan cara yang tidak benar ya, jelas dong dia bakal lari ya. Bahkan mungkin memusuhi kebenaran ya. Seperti halnya seorang bapak baru mendengar dari ustad tentang jilbab. Hukum yang wajib Seorang kutuah punya tanggung jawab Masalah jilbab ini ini ini ini Tiba-tiba sampai ke rumah ngamuk-ngamuk pada anaknya Akhirnya anak papa ini ngapain gila ya Sudah kalau begitu tidak Islam-Islaman sekalian Nah kita sampai <laughs> begitu Kenapa? Nah, aturan Islam repot Bisa ngomong gitu Karena salahnya orang Menghadirkan oh, ya. sebuah hukum baik nah, Jadi anda harus benar menurut cirmat Seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Bilhikmati Hikmah itu cerdas Tanggap hmm. Tepat Wal-muah idah Setelah itu kalimat yang indah. Hmm, ya. Setelah itu wajah teruk bila tihasan bukan tugas anda. Ini jidal itu adalah tugasnya para ulama untuk menjelaskannya. Baik. Ya. Baiklah. Ya. Kemudian ada lagi ini. Hmm? Mungkin hanya memberitahu Bu ya ya InsyaAllah di, di, dimudahkan insyaAllah hmm. Acara tujuh bulan harus dibenarkan niatnya Kalau ada orang hmm. matakan itu bit'ah Siapa yang matakan bit'ah Tujuh bulanan itu maknanya adalah Ini sudah dekat kelahiran Kalau empat hmm. bulan ditiupkan roh Orang selamatan empat bulan Apakah ada pendidikan Rasulullah? Tidak pernah Rasulullah mengajarkan empat bulanan Tapi hmm. Rasulullah mengajarkan sedekah setiap saat Karena setiap saat kita tidak mampu ya Pas empat bulanan dipasin ya, ya. Karena itu adalah setiap saat ditiupkan roh Semoga anaknya baik Boleh empat bulanan, lima bulan, enam bulan Dan tujuh bulan ini ada biasanya sudah mendekati kelahiran. Semoga selamat. Soto, aku toto, soto, sedekah itu menolak balak bencana. Jadi niatnya seperti itu. Kalau ada orang yang menempit, ah, ini semuanya, waduh semuanya salah sehingga orang diam tak kelahiran, tidak ada sedekah, tidak ada ini, tidak ada ibadah, musibah. Jadi tidak apa-apa. Semoga menjadi anak yang soleh atau soleha. Amin. Amin. Amin. Ia ya, buaya. Ada lagi nih. Buaya usulan nih. Buaya mungkin ke buaya ini. Usulannya katanya buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya ini dengan Fajar Demagu Cilik. Saya punya usulan Bu katanya pas malam tahun baru kita ngadain pengajian di Masjid Raya Taqwa katanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah insyaallah ya. Memang kemarin ada yang menghubungi ada panitia untuk kita mengadakan tabligh akbar di alun-alun Masjid Taqwa. Kalau tahun kemarin kita mengadakan di alun apa? Sumber di Taman di ya. talun alun Sumber. Mm -hmm. Kemudian tahun ini memang para insyaallah akan diadakan acara di alun-alun Cirebon. Cuman kebetulan karena kita juga ingin mensosialisasikan budaya dakwah kita insya Allah malam Tahun Baru ini kita mengadakan tablik akbar dan tikir akbar di Bontang di Kalimantan sana oh, jadi iya. insya Allah di sini adalah para ustadz ustadz yang lain juga ada insya Allah ada kemarin juga sudah dibicarakan ada insya Allah acara itu di alun-alun nataqwa yeah. Al juga ada insya Allah ada pun kami kebetulan memang uh, juga memperkenalkan budaya ini kita usulkan di Bontang Bontang itu Kalimantan Timur ya yeah. yang ikut di balik papan ke arah Bontang di sana di, kita mengadakan satu tablik akbar pas di malam tahun baru masehi nah ini tujuannya juga untuk mensosialisasikan budaya agar anak-anak. di situ pun bukan kita ngomong, justru di situ akan kita bicarakan bahayanya tahun baru. bukan kita mengatakan selamat tahun baru. beda ya. di situ agar ingat, agar yes, jangan mm. merayakan tahun baru dengan budaya yang tadi disebutkan yeah. laki ah. perempuan, bunceng, bukan pas, bukan suami bukan istri, istri nanti untuk pergi malam-malam. itu akan budayakan tidak dakwah, insya Allah ya. Yeah, yeah. dan semoga nanti marak setiap kota orang mengadakan ustadz ceramah. nanti insya Allah di Bontang setelah kita pergi akan tetap mengadakan tahun depan pindah lagi kita ke tempat lain pindah lagi ke tempat lain yeah. kita ingin meninggal dunia itu adalah dalam keadaan syiar Islam itu sudah terangkat yeah. dan budaya-budaya di luar Islam itu sudah mati yeah, yeah, dan memang yeah. tidak ada batasnya perjuangan itu yang terima kasih atas usulannya itu adalah bentuk daripada kecemburuan Anda semoga Allah mengganti dengan sikap yang baik amin amin amin, amin. amin. amin. amin. amin. baik kuy ya, ada lagi satu uh, pertanyaan yang memang Pak nggak Kang Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak minta beli trompet saat tahun baru, bagaimana hukumnya? Karena panjang jalan banyak yang jualan. Subhanallah. Anak-anak minta beli trompet, belikan kereta-keretaan sama senangnya. Kecerdasan orang tua saja mengalihkan ya. Apa enaknya, apa asiknya? Kalau kalau beli trompet satu besok rusak, Nak. Tapi kalau saya belikan makanan yang enak atau kue ini atau ah, seres. Tinggal kita mengalihkannya saja. Lah ya. kalau ngurusi anak begitu saja urusan trompet tidak bisa. Bagaimana dulu siap menikah belum siap menikah. Ha, kan begitu. Ini adalah pendidikan ngurusi trompet ya. saja tidak bisa. Bagaimana nanti mengarahkan sekolah yang benar? Ya. Ya. Sederhana Trompet, nyeret-nyeret trompet nak. trompet itu nanti rusak capek kamu ini saya belikan yang bagus nih ya. dibawa ke toko lebih mahal sedikit apa apa tapi anaknya jauh dari usaha, ya. sederhana mm. tidak susah itu baik mm -hmm. anda berani menikah berani bertanggung jawab anak-anak <tulah> <tulah> anda. anda kalau tidak ada tanya oleh Allah subhanahu wa taala baik bu ya ini ada mm -hmm. pertanyaan lagi mungkin sudah mulai di luar tema bu ya, ya. Mm. Nah. jadi mm. Sebentar, Zain <laughs> buka dulu pertanyaannya Jadi tentang uh, nadran ya? Iya, nadran iya. bu ya Jadi apakah budaya, tentang budaya nadran Jadi uh, apa ya, pesta laut pesta Atau laut. syukuran laut lah, boleh bilang seperti itu bu ya Baik, kita kembali kepada koidah yang pertama Al-Hukmu Al-Sya'i Farunah Antasawuni Kita bisa menghukumi sesuatu itu karena Kita sudah tahu apa itu Kita harus ingin tahu nadran itu kayak apa sih bentuknya hmm. Ya kan? iya yeah. Nadran itu seperti apa? Kita harus tahu Selama ini kita tidak pernah ikut nadran Dan hanya mendengar nadran Barangkali ada yang tahu nadran Seperti apa Kalau nadran ceritanya adalah Bersedegah kepada makhluk-makhluk Kalau mungkin di daerah selatan Laut selatan ini ya. Itu jelas kesesatannya tidak bisa diragukan Dan hukum yang haram Bahkan bisa mengarah kepada syirik Ia, iya. Ia. Tapi kalau ada lagi namanya pesta laut ya? Pesta laut, Ia, pesta laut itu jenis pesta Itu artinya orang bersenang-senang Bisa saja yang baik bisa saja salah Misalnya pesta laut karena apa ini musim panennya ikan ya, yeah. ya Sehingga orang pada melakukan syukuran makan bersama Ya boleh-boleh saja Tapi kalau sudah dibarengi dengan yang joget-joget setengah badan itu ya jelas haram <laughs> Apalagi nanti dibarengi dengan keyakinan yang salah Dan itu budaya yang harus di, dihindarkan Maka dari itu mari kita semua merubah Kalau memang Alam nadran seperti apa ceritanya Anggap saja nadran adalah tidak benar Misalnya di situ ada kepercayaan pada Dewa Dewi Nyiror gitu Misalnya ini pernah terjadi dulu di Jawa Timur sampai sekarang pun kita masih menyaksikan dan di sekitar kita ada dulu ada setiap uh, pada saat-saat tertentu menjelang Suro akhir Muharram ini yeah. ada orang kumpul bukan selang Muharram jadi akhir Zulqaidah itu orang pada kumpul di perempatan-perempatan jalan Menyebut danyangan-danyangan Atau uh, apa ya Bukan sa bukan sampai derajat dewa Roh-roh orang yang dipercaya oleh mereka itu Bakal menguasai tempat tersebut Atau yeah, yeah. mengamankan negeri Kampung tersebut Sehingga ada tradisi, ini tradisi Hindu-Buddha Sehingga mereka membawa makanan ke perempatan tersebut uh, Untuk mereka namanya bersih desa Dengan cara menyanjung-nyanjung makhluk makhluk yang mereka takuti itu Ini jelas adalah syirik Rupanya karena tradisi ini medul-tuluh ya Waktu itu Maka para ulama-ulama cerdas merubah Sehingga apa? Diberi pengarahan Yang namanya Dewa Dewi tidak pernah disebut lagi Sehingga acara itu tetap diadakan Sehingga cukup namanya Membaca doa tolak balak Dibagi tulisan orang-orang suruh baca doa tolak bala Rob banaatina fitunyah hasanah cuma dari kalimat sepatah doa patah kata dari yeah. ulamanya semoga Allah menjauhkan bala bencana daripada ini setelah itu orang sudah tidak ingat lagi sampai kami pun lupa apa yang disebut-sebut dulu tu dan nyanyian-nyanyian itu sudah tidak ada jadi yang disebut adalah doa doa minta perlindungan kepada Allah yeah. Subhanahu Wa Taala dan setiap keluarga membawa makanan ke perempatan yeah. jalan membawa makanan kemudian saling tukar menukar tukar sedekah itu. Mm -mm. Ini jelas sesuatu yang luar biasa merubah dan tradisi kafir mengislamkan tradisi kafir mm -mm. menjadi tradisi Islam. Mm -mm. Lah, kita ingin sadranan apa? Nadran Lateran. itu. Bang, <laughs> kemana kalau, kalau sedekah laut ya sudah, kita ganti dengan acara yang bagus baik mana yang punya orang dari nelayan-nelayan suruh nabung nanti setiap panu nabung-nabung nabung nanti akhir tahun nanti di pinggir laut itu nanti diadakan santunan fakir miskin yatim piatu. Wah, hebat benar <laughs> Jangan dirubah ditinggalkan dikit-dikit saat-saat kalau sesuatu yang sesat gimana kita merubah? Tapi orang tuh merasa nyaman, merasa nyaman sehingga lupa tentang dewa dewi itu. Sudah nggak ingat yang nanam padi nggak ingat Dewi Sri lagi sudah. Sudah, <laughs> <laughs> ya. oh, sih nggak ada yang keanehan-keanehan itu. Maka kita ingin merubah itu. Jadi barangkali memang harus ikut campur tangannya para ulama untuk menjelaskan. Kalau memang urusannya adalah sesuatu yang uh, apa namanya, ada sangkut pautnya uh, dengan. Ya, Akhidat harus dijelaskan itu tidak hmm. Tapi untuk dirubah secara halus itu penting Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik, kelihatannya kita harus Break dulu nih yeah. ya. mm -hmm. Sebelum kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya Dan sahabatku tetaplah di Radio Kusawa 7.9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati الإنسانية I Acara ini terformat secara interaktif melalui line telefon dan SMS. Bening Merah hanya di Radio Kuh, 170, FM, Inspirasi Super Happy. Sahabat Radiku 179 FM Cirebon Inspirasi Inspirat Hati Kembali lagi bersama Ozan dan Ozi Ozi ya tentunya dalam program Benang Merah pada pagi hari ini Iya, Kang Ozi uh, Seru juga ya Seru ya uh, Pembicaraan kita pada pagi hari ini Dan semoga ini bisa membuka uh, wawasannya Buat saudara-saudara uh, kita ya, ya Yang seiman untuk bisa lebih menjaga akidahnya Terutama di uh -oh. nanti ya Kang Ozan Terutama ya. di nanti ya Di malam tahun lebih baru dan ya, ya, dan, dan hari Valentine Day ya, ya karena memang itu sudah menjadi satu ciri dari tradisi. tradisi ya dari kaum-kaum Fasek -kaum ya yeah. seperti itu ya Ustaz Aziz ya. hmm. Dan kelihatannya Ustaz uh, Kang Ozi oh. <laughs> kita harus segera mengakhiri ini kan yeah. Ozi ya karena di studio telah menunjukkan pukul 6 lewat 55 menit. Hmm. Dan masih ada 35 menit dan mungkin uh, Bu Ya bisa menyampaikan kesimpulan dan mungkin langsung Berdoa. ditutup dengan doa kepada Buja kami persilakan Buja kesimpulan dan doa kesimpulannya adalah membangun keinsyafan kebenaran kaya apapun disuarakan oleh siapapun biarpun itu Nabi yang datang kalau ada kesombongan di hati kita atau kecintaan kepada selain kepada kebenaran lebih terkakum-kakum dengan selain yang dibawa oleh Rasulullah maka susah Ya saat inilah yang saat Yang benar-benar menjangkit umat kita Kita lebih berbangga dengan Amerikanya Berbangga dengan budaya kafirnya Berbanding dengan tradisi Ini yang menjadikan susah kita untuk menerima Kebenaran yang kita dengar Dan itu nanti kita khawatir masuk Di dalam apa yang disampaikan Nabi Almar'u yuh syarumah ahabba Seseorang itu akan dikiring bersama yang dicintainya Na'udzubillah Maka ini yang perlu kita bangun ke keinsyafan Kami Berbahagia dan senang kalau kami bisa menyampaikan si Berapapun orang Yang bakal mendengarnya Kalau seandainya dari pendengar itu satu saja mendengar Bagi kami tabungan di akhirat Apalagi hmm. kalau semua yang mendengar Apalagi yang mendengar semua menyampaikan ke orang lain subhanallah Kami sangat berbahagia Dan semoga mereka-mereka mereka itu semua Bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Amin Amin, Di surga nanti Amin. Ini saja mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Amin, Amin. Allahumma rahamna wala tu'adibna Wangsurna wala takhzulna ta Wa a'afina wala tumritna Amin. Wa akrimna wala tu'hinnna Wa a'athirna wala tu'athir alayna Innaka ala kulis syangudir Amin Allahumma ya Allah Ya Allah berikan kepada kami keinsafan. Bersihkan hati kami dari mencintai sesuatu yang Engkau benci Amin. ya Allah Perindukan hati kami mm. kepada semua yang kau cintai Ya Allah Pencikan mm. kepada kami budaya-budaya yang datang dari musuh-musuhmu Ya Allah Amin mm bencikan kami kepada budaya-budaya yang datang dari musuh-musuh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, anak-anak kami yang saat ini sudah mulai gandrung dengan budaya di luar Islam ya Allah, Amin. kembalikan mereka ya Allah sungguh bagimu itu sangat mudah kembalikan Amin. mereka ke jalan yang benar ya Allah Amin. kembalikan mereka kepada kesadaran akan keagungan Islam, kemuliaan Islam karena mereka bisa kembali kepada kargiduanmu ya Allah, Amin. ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki Amin. kami jika ada yang sakit sembuhkan Amin. jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami di dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah, Amin. ya Allah Ya Allah di rumah kami Ya Allah di rumah kami ada media yang bisa menyaksikan budaya-budaya kafir, ya Allah Amin. Dan itu yang senantiasa kami cekokkan untuk anak-anak kami, Allah Amin. Ya Allah, di rumah kami ada televisi, ada radio Yang setiap saat kami putar yang gadang, ya Allah Dan lebih banyak kami gunakan untuk Amin. mendengar sesuatu yang engkau murkai ya Allah Amin. Maka mulai detik ini, mudahkanlah kami untuk mendengar Amin. sesuatu yang kau ridai ya Allah Amin. Mudahkanlah, ya Allah Mudahkanlah kami, Allah, untuk melihat sesuatu yang kau ridai ya Allah Ya Allah, kami yang saat ini berbicara di Amin. tempat ini, Allah kami menginginkan Ya Allah, Allah Umat kekasihmu Nabi Muhammad selamat Ya Allah Amin Maka Amin. mudahkanlah kami ya Allah Dalam Amin. menyampaikan Amin. kebenaran Amin. kepada mereka ya Allah Amin. Dan jadikan ucapan Allah. kami adalah kebenaran Yang bisa diterima Amin. oleh Amin. orang Amin. lain sebagai kebenaran ya Allah Dan Amin. mudahkanlah berikan kepada kami ke istiqomahan Amin. ya Allah Besarkan media yang saat ini kami gunakan Untuk menyampaikan kebenaran Amin. Radio Amin. ini ya Allah Radio Amin. ini dan Amin. ya Allah Kami untuk membuat media yang lebih besar lagi Televisi dan lainnya ya Allah Amin. Ya Allah kepadaMu kepadamulah Iyaka nak butuh Amin. Ini semua kami lakukan Amin. Dalam irama mengabdi kepadamu ya Allah Iyaka nak butuh Iyaka nak butuh Iya, iya, kanak butuh, iya kanak butuh Allah. Akan Amin tapi Allah. ya Allah. Kami lemah ya Allah. Amin. Kami lemah tidak bisa mewujudkan ini semua kecuali dengan bantuanMu ya Allah. Wa ya iyyaka nasta'in. KepadaMulah kami memohon ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari sebab zina. Jauhkan Amin. kami dari sebab syirik. Jauhkan Amin. kami dari sebab kufur Amin. ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami. Panjangkan umur kami Amin. semua dalam kata taatan. Amin, Amin, Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan kepada kami semua husnul khotimah. Amin ya Allah. Iman iman iman. iman. iman. iman. iman. iman. iman. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati ya hasanah wa qina benar Sallallahu ala sayyidina walaikumussalam alhamdulillah billahi al fatihah alhamdulillah muslimin irahim allahmanirrahim suratan nabiyina ta'alimul karim inna bik sahabat radioku 17.9 fm cerben inspirasi spirit hati dan Sebelum kita akhiri ini, ya, Kang Olzi ada beberapa pengumuman ya yeah. Pemberitahuan yang perlu disampaikan kepada sahabat-sahabat semua ya mm. Tentunya kaitannya dengan tahun baru juga ya <laughs> Ya karena di sini juga ada undangannya dari Majelis Tikrit dan Maulidur Rasul Ya dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1432 Hijri ya Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Jumat malam Sabtu ya Tanggal 30 Desember 2010 mm. Ini kayaknya lebih baik seperti ini ya yeah. uh, Kang Olzi yeah. ya untuk menghadiri acara-acara seperti ini ya yaitu bertempat di halaman gedung Nahdlatul Ulama atau NU Center Jalan Raden Dewi Sartika Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sebelah timur kantor PLN Cabang Sumber yeah. Insya Allah mau itu hasanah katanya akan diisi oleh Kiai Haji Wawan Arwani MA ya dari bu Desa Buntet Kabupaten Cirebon dan juga Kiai Haji Ali Murtado, MA dari Susukan Kabupaten Cirebon ya dan juga mungkin ada satu pengumuman lagi yang perlu disampaikan Buat akhwat ini, ya. uh, Kang Lazi ya Untuk para akhwat, ya, hari ini ada satu tablik akbar ya Pengajian ya. Pengajian khusus untuk kaum akhwat ya Bersama Hababah Nur Al-Hadar dari Tarim Hadar Mauti Yaman Dari Yaman ya, yang kan. Di mana beliau adalah istri daripada Habib, Habib Umar bin Hafidh ya Ya yang akan diadakan uh, pada hari ini, selasa 28 Desember 2010, jam 12.30 di Aula Darul Hikam. ya Di mana, Tuan-Tuan? Di Aula Darul Hikam, di Jalan Kolektoran. ya uh, Jadi di Sekolah Darul Hikam, iya. Jalan Kolektoran nomor 20 Cirebon katanya. Uh, jadi buah ini terbuka untuk umum ya. Iya, iya. Untuk semua akhwat ya yang ada di kota Cirebon mm -hmm. mungkin bisa menghadirinya ya. Mm -hmm. Nanti Bada ba Dhur, jam 12.30, setengah satu setengah ya, satu, ya. Mm -hmm. bersama Umo Hababah. Ah, ya. Hababah Nur Al-Hadar dari Talimahadra Mauti Yaman Dan mungkin itu saja sahabat-sahabat semua ya Akhirnya Alzan dan Ozi Harus segera undur diri dari ruang dengar sahabatku semua Dan mungkin kita akan akhiri dengan doa akhir majlis Subhanakallahumma habihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh